teman-teman semua ini hmm, akhirnya aku update ini lagi YouTube YouTube lagi, lagi kan <laughs> lama ya sama karena, kita juga tim yang nggak aktif YouTube banget karena ya. udah nggak sempat benar-benar beren <tuk> dan ini pertama kali di YouTubeku bawain TBW sama seseorang ini adalah salah satu apa ya artis host influencer <tuk> uh, ya Amin uh, dan boleh influencer kaum milenial lah yep uh, dan aku uh, be jadi beberapa waktu lalu sering banget dapat mention itu dengar TBW dari Tisa dari dan, aku. Ah, dan aku aku senang banget karena maksudnya TBW itu menurutku kan lagunya mungkin ya di saat orang yang sudah pernah mengalami percintaan yang matang benar, mungkin benar, ya. benar, tapi bukan tapi aku tapi... udah tua loh kalian itu pas pertama kali datang tuh langsung Tisa kamu 18 tahun ya uh, kayaknya gue perasa uh, seperti ya, abang jadi, banget ya jadi begitu uh, jadi Iya aku seneng banget karena itu jadi alhamdulillah lagu TBB itu bisa masuk di umur-umur ya mungkin belasan tahun mungkin Pasti, 20 tahun lah. Nah. Apa yang mau aku tanya mungkin sama Tisa, kenapa bisa suka, suka banget lagu tbw. ini? Karena ini kan itu tadi yang aku bilang karena biasanya orang yang mention orang yang komen itu di relate sama iya dan dan dan yang aduh aku bener-bener yang banyak yang jadi ingat sama papanya lah nah, ada yang ya. yang udah meninggal ada yang hmm dia udah pisah terus ya, banget, keinget ya. mantannya keinget mantan suaminya aku banyak sekali menerima itu dan dan ya, ya aku ya sedih sih cuman semoga lebih ini bisa menguatkan aja kalau ya. kita rindu kita kangen tuh katakan iya ya. mungkin kalau nggak bisa dikatakan <laughs> ini nggak bisa dikatakan bisa lewat doa iya benar jadi uh, pertama kali ini aku mau cerita waktu itu uh, sebenarnya aku udah sempet dengar uh, lagu TBW ini dari uh, promosi apa ya kayak orang-orang uh, sekitar kayak misalkan kebetulan di lingkungan musik aku uh, kenal sama Kak Kasendi dan lain-lain pada pada dengerin lagu ini juga kan yeah. kayak mereka mempromosikan yeah. lagu TBW tapi yang benar-benar intens banget dari kakak aku sendiri kak jadi kakak kamu kakak kamu yeah, okay. itu suka banget sama lagu TBW kebetulan mungkin dia relate atau yeah. uh, mengalami uh, peristiwa yang sama seperti dia <laughs> aku nggak ngerti terus dek ini ada lagu bagus banget dek uh, ya nyanyi Kak uh, Opa Fadli sama Kak Ade gue finja terus aku bilang mana coba denger lagunya yeah. eh ternyata enak banget buat Didengerin pas sebelum tidur <laughs> terus kalau lagi di cuaca cuaca yang mendukung kayak cuaca cuaca dingin <laughs> gitu enak banget dan ternyata liriknya benar-benar sangat-sangat menyentuh dan menurut aku ini bukan cuma untuk uh, kisah percintaan yang tadi Kak Ade bilang untuk usia yang sudah matang tapi yeah, kan? menurut aku seuniversal sih kak kayak hmm. aku misalnya uh, milenial cukup relate mendengarkan lagu ini sih uh, apa ya mungkin kalau yang teman-teman tahu banget aku campaign lagu ini yang hmm. mungkin yang nyantol itu pas rilis lagu ini aku sempat bikin yang sekarang juga banyak ditiru yeah. oleh orang, -orang. orang atau promo waktu Indonesia bagian TBW itu aku sempat awal-awal awalnya bikin itu hmm. ya nggak apa-apa sih orang mau ikut tapi aku seneng yang pasti itu jadi aku membuat lagu ini tuh waktu Indonesia bagian TBW. Jadi waktu itu orang-orang yang dengerin lagu ini di jam 11 malam ke atas di di Pasnya dengerin. Iya, terus di suasananya redup perman. Tapi nama aku, nama nama panjang aku itu mirip tau Kak sama TBW enggak? Pisabian Azra TBW. Keren keren keren keren. Itu sih terus kita bikin pas di sini juga kita bikin Selamat Hari Rindu Nasional. Wah. Jadi kayak Iya, jadi kayak lagu ini kenapa aku sampai pengen banget sama Tissa, maksudnya akhirnya bikin konten atau kita ngobrol ini ya itu karena lagu ini punya e, cerita hidup tersendiri ya. buat aku, aku ya a -a, mungkin aku juga ya aku juga bikin lagu kepastian yang Aurel gitu ya. kan, aku ya. juga mungkin banyaklah aku lagu a -a, -a, lagu yang gue bikin, cuman hmm. ini punya ini tempat yang beda aja ya. sih aku, aku juga ngerasa gitu sih Kak, maksudnya setiap dengerin lagu ini, hmm. ya mungkin Uh, cocok suasana hati Lagi pandemi yeah. Misalnya kan lagi merindukan seseorang Dan pas banget nih dengerin lagu Tanpa batas waktu Iya gak sih? Ya Gitu terus Apa ya? Oke okay, buat TWW Ya semoga Banyak uh, Dari fans-fansnya Disa juga banyak suka Mungkin aku mau mau nanya-nanya sedikit tentang visa, aku banyak ngulik tentang visa ya mungkin sehari dua hari ini. yang aku tahu tuh, aku uh, jadi malu. <laughs> yang aku tahu tuh kamu suka banget lagu okay. kayak Nirvana, kemarin aku tadi lihat pas pertama buah kau keren, itu kenapa, Tisa? Mm, yeah. kan banyak orang yang di umurmu nggak mendengarkan itu gitu loh. Yeah, iya jadi jadi sebenarnya kamu lebih keren, kan? kemarin dengar itu ya? Yang... about the girl ya? about a girl, terus kemarin sempat capture cam F U R. oh ya. Yeah. satu. Mungkin karena lingkungan aku aku lebih lebih senang dan lebih nyaman bergaul sama orang-orang yang mungkin umurnya di atas usia aku kan. Dan ya pastinya mereka punya selera yang memang memang sesuai dengan zaman mereka gitu kayak misal lagu sukanya Nirvana atau Red Hot Chili Peppers. Aku suka Red Hot ya. Aku suka Red Hot sama Oasis. Jadi ya karena mungkin sering ngumpul sama mereka-mereka jadi terpengaruh gitu sih dengan taste uh, suara musiknya mereka. Ya, gitu. tapi keren sih maksudnya banyak orang mungkin nggak tahu uh, itu itu sebenarnya musik musik 90-an kan. Parah, kita nyebutnya ada nih. 80, iya 80, 80, 90 ya. 90 sih. Uh, Nirvana itu dia hmm. mulai uh, ya itu keren banget dan dan aku seneng banget maksudnya bisa suka lagu itu. Ya, karena itu di di masa aku mulai nge-band banget kan kayak wow. Nirvana, Oasis hmm. terus uh, apa ya? Ya kalau aku pribadi juga suka banget sama Beatles sih. Ya. Beatles, tadi kakaknya sudah nah, cerita ya Sangat sih, aku, aku, aku sangat freak the Beatles uh, Suka band namanya juga Franz Ferdinand Here comes the song yeah. uh, Apa ya, dan alhamdulillah juga Govinda kemarin hal hebat uh, rekamannya di Abbey, Abbey Road uh, wow, yes, Jadi salah gendang. satu, itu yang aku mau Uh, kasih tau ke Tissa sih Keren banget, Harus kak, dengerin ya. banget The Beatles Karena lagunya I Will, Across the Universe, For You Blue Itu gila-gila yeah. semua sih Kalau yang paling hitsnya kan Yesterday, yeah, yesterday. Day, nah, Banyak lah yep. Jadi semoga semoga dengan Youtube ini banyak Apa ya, banyak uh, penikmat musik di umur-umur Tisa juga Suka sama old school Iya, yeah, uh, yeah, gak, gak masalah dengerin lagu sekarang Tapi juga wajib dengerin lagu-lagu Penting sih kak nah. Oh ya aku mau ngasih ini Apa kak? Okay. This spesial buat Tisa. Wah! Ini original ya. The Beatles. Wah, thank you so much Kak. Ini tulisannya 1966. Iya, yeah, ini al album Revolver nih. Oh, kita nanti harus foto. Iya yeah, dong, kita. Bulan. Terus ini ada eh sorry, jatuh. Tuh, ini EBaud. Ini EBaud. Ini dari studionya. Iya, yeah, asli dari sana. Oke. Okay. Thank you Kak. Sampai besok ya. Oke? Okay? Thank you. Bye Tuh. dan sampai ketemu di video-video lainnya.